Karena ilmunya Ada orang sombong karena jabatannya Ada orang sombong karena kekuatannya Ada orang sombong karena cantiknya Ini adalah merupakan sumber-sumber daripada Semua sombong-kesombongan ini adalah merupakan Perbuatan yang Akan dapat Mengacaukan Kehidupan masyarakat Satu misal Kalau orang itu sombong karena harta budanya Karena dia termasuk orang kaya Kemudian dia hidup di dalam masyarakat Merasa paling kaya Akhirnya sombong dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang larat misalnya ini kalau umpamanya hari raya begitu yang semestinya orang itu bersilaturahmi dengan tetangga ya dia sendiri karena dia merasa sombong maka silaturahmi dipilih-pilih yang sama-sama kaya. Kemudian dia mau bersilaturahmi, tapi tidak mau tahu kepada tetangganya yang fatwa itu. Ini karena sombong. Ini sombong karena kaya. Demikian juga orang itu sombong karena pangkat. Satu misal karena mempunyai jabatan dia hidup di kampung merasa dia kaya. Atau karena dia merasa ilmu. Mempunyai ilmu yang banyak Akhirnya ilmunya hanya dibuat sombong-sombongan Sebenarnya orang yang berbuat sedemikian ini Ini adalah Tidak dapat mewujudkan satu ketentraman Di dalam kehidupan jarakannya Kenapa? Karena kalau orang itu sombong Karena kayanya satu misal Maka mau tidak mau akan menaruh kebencian terhadap orang yang lain. Nah, orang tidak akan senang kepada orang-orang yang sombong ini. Terjadilah terpisah pergaulan antara orang-orang yang kaya yang sombong ini dengan orang-orang yang melarat, Sehingga tidak akan ada hubungan, tidak ada komunikasi yang adanya akan menimbulkan kebencian-kebencian orang-orang yang melarat kepada orang-orang yang kaya. Karena apa? Karena ulah atau sifat kesombongan dari para orang-orang nah ini. Kemudian juga kalau umpamanya orang itu sombong. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Sebetulnya kalau orang itu sombong ini menurut salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwartakan oleh di Al-Hakim itu Nabi bersabda la yaqulul jannah man kana fi qalbihi mitqala dzarratin min khardalin tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya setitik saja mitra darah walaupun hanya sedikit saja kecil satu titik perasaan sombong baik karena kaya karena pangkat karena ilmu dan sebagainya kata Rasulullah orang itu tidak akan bisa masuk. Yang orang sombong itu bisa dilihat dari segi pembicaraannya bisa dilihat dari segi umpamanya perbuatannya bisa dilihat dari segi kayaannya ini. Mengapa Allah melarang kita untuk berbuat sombong? Karena bagaimanapun juga manusia ini Hakikatnya segala sesuatunya adalah semata-mata dari Allah subhanahu Kalau ada orang mempunyai harta benda yang banyak Hakikat harta benda itu adalah dari Allah Yang semestinya harus disyukuri kepada Allah disamping disyukuri harta benda itu mestinya harus dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan agama bukan semata-mata hanya dibuat sombong-sombong demikian juga orang yang mempunyai jabatan jabatan itu hakikatnya juga merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan juga catatan seseorang satu misal di dalam pemerintahan ini juga merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan untuk dibuat sombong. Kalau ada orang umpamanya dia sombong karena gantengnya, karena cantiknya, Allah memberikan ganteng, memberikan cantik itu sebetulnya juga bukan untuk sombong. Bagaimana akibatnya sekarang? Di dunia saja satu misal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadis, "Man tawadoa, rafa'ahu Wa man takabbara, wada'ahu Allahu." Barang siapa orang-orang yang bertawadhu merendahkan diri maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya barang siapa orang-orang yang berkuat sombong wa Allah akan menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan. Seperti misal saja umpamanya sekarang ada orang kaya Sombong, kekayaan itu sebenarnya adalah tidak ada sih. Ya. Kekayaan itu tidak. Biasanya orang kaya sombong itu orang yang orang yang masih baru, ya. Biasanya hidupnya murah, bangunnya ya, belum punya rumah. Uh, baru bisa buat rumah saja, kuacuannya setengah mati. Ya, ngomong Omong kosanaku macam-macam ya. Pergaulannya sudah menjadi berubah. Jadi kadang-kadang ada orang itu begitu. Waktu masih belum punya rumah. Masih tidak sombong karena masih tinggal dengan orang tuanya kah atau masih kumpul dengan adik-adiknya. Hati Tapi mungkin makin hari, penghumannya makin meningkat bisa buat rumah, kacuanya setengah mati. Nah, ini merupakan adalah tanda-tanda kesombongan. Orang yang sombong karena harta bendanya begini. Ingat bahwa harta benda itu adalah tidak akan selamanya akan dimiliki oleh orang. Pada suatu saat karena kesombongannya mungkin harta bendanya akan habis. Kalau sudah akan habis, dia mau kembali kemana? Cut. Karena orang tidak mesti. Mungkin karena sakit kemudian dia jatuh bangkrut umpamanya ya. mungkin semuanya di dunianya adalah mungkin sebab di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang teka dan tidak sedikit orang-orang yang hidup di dalam dunia bisnis yang sehari-harinya bergelimang dengan uang tapi akhirnya bankrut tidak punya apa-apa karena apa? karena modal-modal yang dipergunakan yang sehingga dia menjadi kaya adalah semata-mata dapat trili dari bank ya. bank pemerintah Ya mungkin karena orang bekerja ada saja musibahnya ada halarnya akhirnya ya. begitu dia mendapatkan musibah semuanya disekel akhirnya rumah pun tidak punya nah, kalau sudah kembali sudah begitu dia itu di masyarakat mau jadi orang yang bagaimana semua orang sudah acu kacu kepada dia, kenapa? lantaran perbuatannya sendiri pada waktu dia masih dalam keadaan ya, sama saja. orang pangkat pun demikian, kalau pada waktu pangkat, jadi ibarat ayam begitu masih punya jalur. tapi kalau sudah dari pantasnya, dari jabatannya, dia sudah tidak punya. Dia akan jadi orang kampungan biasa, akan jadi orang masyarakat biasa. Tapi kalau sebelumnya dia hidupnya itu adalah hidup dalam perbuatan yang sombong. Mungkin masyarakat pun akan acuh tak acuh dengan dia. Padahal betapa tidak enaknya kalau orang itu hidup di kampung. Tapi orang kampung tidak mau tahu dengan seseorang itu. Orang yang hidup paling menderita secara psikologis adalah orang-orang yang hidup di satu masyarakat tapi orang di, di masyarakat itu tidak menganggap sama sekali kepada dunia ya, bagaimana katakanlah orang itu walaupun tidak kaya walaupun tidak paham tapi hidup di masyarakat itu betul-betul seakan-akan orang satu kampung itu seperti keluarga sendiri Alangkah nikmatnya hidup yang semacam begini ini adalah diantara salah satu nah, mungkin kalau pada suatu saat orang yang sombong tadi ada sesuatu orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan mendoakan baik kepada dia mungkin mungkin malah-malah -mala tambah nyurahi kapok dan sebagainya Ini. inilah mungkin yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mantawoah roba Allah wa mantakab bara Walbo akun dan orang itu tawabo sopan cantik ya, walaupun kaya tapi dia tidak menunjukkan kekayaannya bergaulannya tidak dikurangi sama sekali dengan siapa saja tidak pernah kacauan ya walaupun membuat rumah katakanlah habis 100 juta beraninya dia tidak akan kacauan siapa saja boleh masuk ke rumahnya Tanpa membedakan-bedakan Ini orang terhormat ini tidak Bapak kadang-kadang ada orang Karena bisa buat rumah Bisa mempengkacauan Tamu saja dibedakan Kalau nah, tamunya orang kaya Kursinya kursi yang empuk yang baik nah, Kalau tamunya orang melarat Kursi penjalin Ini ruangnya di belakang eh, Satu bisa Orang yang sempitian ini Waduhahullah Mungkin pada satu saat, Allah akan menurunkan geradanya orang yang semangat. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara Jadi, salah satu bentuk ikatan Arabiah yang dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman seorang hidup di dalam masyarakat, apabila orang itu dapat menghindari daripada perbuatan-perbuatan dan sepertinya perbuatan insyaallah Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda Talatun la yukallimuhumullah Yaumal Qiyamati, wala yang ilayhim ilaim, walahum kada bin ali, awalum sheikh zanin, wa malikun kada wa alun mustakbirun. Rawaan kata Rasulullah ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah besok pada hari kiamat jadi ada tiga golongan manusia yang besok pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah dan Allah tidak akan sudi untuk melihat kepada mereka artinya Allah sudah tidak acu-tacu tidak ambil peduli, tidak mau memperhatikan kepada tiga kelompok ini. Yang pertama, syi'kon zanin, orang-orang tua yang masih suka berbuat zina. Yang kedua, raja atau pemimpin yang suka Berdusta Para pemimpin Para penguasa Para pejabat Yang suka bohong Mendusta Yang ketiga Adalah Orang-orang miskin Dan sombong Nah ini tidak golongan manusia Yang pertama adalah orang-orang tua yang masih senang berbuat zina. Kenapa di sini kok disebutkan oleh Rasulullah itu syaikhun zanin, orang tua yang masih berbuat? Apakah sekarang kalau orang muda itu zina kemudian diperhatikan oleh Allah begitu? Sekira pasti ada begitu. Sebab orang itu kan mengalami proses dari kanak-kanak Menjadi remaja Kemudian menjadi dewasa Kemudian menjadi Tua Akhirnya mati Mestinya orang itu kan Makin tambah usianya itu kan Dia harus selalu berbuat baik Tambah baik, tambah baik, tambah baik Mendekati mati orang itu kan harus tambah berbuat Ini ada orang Orangnya sudah tua Mestinya kan sudah mendekati mati malah-malah kok masih dia itu senang berbuat doh dosa Dan katanya orang kampung wis tuwek tapi gak gelem didebut tuwek wis tuwek tapi maksiatnya sih terus wis tuwek kombok gak leren-leren mabok gak leren-leren ya? malah gainanik sobor nih sobor kali sari wis tuwek gak gelem Orang yang dijebut dengan sayhon, orang yang di dalam perbuatan maksiatnya itu tidak ambig. Yang kedua, yaitu wamilikon, kardapon, pemimpin, penguasa, pejabat yang suka perbuat bohong, memberikan penjelasan tidak sesuai dengan kenyataan. memberikan janji tapi hanya janji-janji semata-mata tapi tidak ada kenyataan. Ini termasuk wa malikun dadah. Nah, kalau mungkin kita itu nanti maunya di seorang pejabat tapi dikasih oleh Allah, kita harus omong apa adanya. Yang baik kita akan baik, yang jelek juga kita katakan. Jangan bagaimana sesaudara. Dan tiga golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Jadi Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah. Jadi besok Muhammad ada tiga kelompok manusia yang pertama kali akan masuk ke surga dan ada tiga kelompok manusia yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Fa amma awwalu talatatin yadkhuluna aljannah, adapun tiga kelompok manusia pertama yang pertama kali akan masuk surga Fasyahidu Wa abdun mamlukun la Lam yusyikil hurikbud dunia Anto taati rabbi Wa fakirun Bedu ayalin Jadi besok tiga kelompok Manusia yang akan masuk surga pertama kali Yang pertama adalah Orang-orang yang mati Syahid Orang-orang mati syahid itu adalah orang-orang yang merang mati di dalam perang, di dalam medan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wataala. Yang dimaksud syahid itu di sini adalah syahid dunia akhirat, orang yang mati karena berjuang membela agama. Orang mati perang karena perangnya itu perang agama. Ini orang mati syahid. Karena itulah maka orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, ya. hanya cukup dikafani saja. Kalau memang pakaiannya sudah meliputi seluruh badannya ya sudah, nggak usah ditambah. Kemudian langsung dimakamkan. Ini adalah golongan orang-orang yang mati. Karena itulah dulu pada waktu zaman Rasulullah SAW, itu kalau sudah Rasulullah itu menawarkan untuk berperang gitu ini semua sahabat itu lebih dahulu mendaftarkan diri Jadi satu misal ada mobilisasi umum menghadapi orang kafir orang-orang itu lomba-lomba saya harus digaris depan mendaftar ke diri untuk ikut perang, kenapa? ingin mati-mati besok -mati. orang mati saya ini masuk surga pertama kali yang kedua orang yang masuk surga. Pertama kali Wa'abdun mamlukun Lam yusrilu Ritut dunya Ampa'ati rabbi Yaitu Habah sahaya Yang di samping kesibukannya di dunia Tidak meninggalkan sahab kepada tuhannya. Yang dimaksud begini Kalau ada orang yang hidupnya serba kekurangan Melarat Itu tidak akan berguna Untuk anaknya pekerjaannya berat Tapi dia tidak mengurangi ketaatannya kepada allah swt. melarat pekerjaannya berat ibadahnya taatnya tidak akan terpengaruh orang demikian besok akan masuk surga termasuk keloter pertama ini ya termasuk kelompok yang pertama bersama-sama orang yang mati syahid. Sebab memang kata-kata orang melarat itu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi kefikiran itu memang kadang-kadang juga bisa mendekatkan seorang itu untuk berbuat kufur. Demikian. Nah, kita harus tetap menyadari bahwa masalah kaya, masalah fikir, miskin itu semuanya adalah memang merupakan takbir Allah. Allah lah yang memberikan, yang membagi rezeki kepada kita. Karena itulah, karena rezeki itu semata-mata dari Allah Ya kita harus berusaha Dengan sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita Kalau umpamanya kita sudah berusaha Tapi kita tetap jadi melarat Ah kita harus kembali Ini adalah memang sudah merupakan ketentuan Allah Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Jadi orang melarat Ya kita harus menerima Tapi kita harus jadi orang melarat yang sabar harus mempunyai jadi orang yang melarat, tapi masih mempunyai prinsip masih mempunyai iman yang kuat sebab sekarang sasaran dakwah orang-orang di luar Islam kepada orang Islam itu yang dicari adalah orang-orang yang melarat. memang harus kita hati-hati mari orang-orang yang memang ditakdirkan pekir oleh Allah tidaklah kita menjaga diri kita masing-masing ini sasaran orang-orang di luar Islam Mendakwai orang islam ini adalah Lewat orang-orang yang melarat Orang melarat Parani Yaibuloh ya, Beri bulan ya, gimana bu SPB-nya Yaibulah ya, bulan. Itu bukan hanya manusia Semata-mata itu Cepat atau lambat Nantinya anak-anaknya itu, ya bu satu-satunya saja bu, diajak ke gereja ini satu persatu nah kalau karena kemelaratannya kemudian, dia ya diberi gula dibayar SPP, katut akhirnya dia menjadi orang yang murtad selamanya dia akan ada di dalam neraka tapi kalau umpamanya dia mau bertahan apapun godaan yang terjadi, dia kembali bahwa memang kemelaratan ini adalah semata-mata karena apa? kata kepada Allah. Ibadahnya tetap semuanya tetap dijamin oleh Rasulullah orang yang melarat yang demikian inilah yang besok akan masuk surga. Pertama. Tuh maksud itu 'abdun mamlukun lam yashghilhu riqdu dunya 'an ta'ati ba'ifun, zu'yalin. Yang tiga adalah orang-orang pekir yang hidupnya lemah yang mempunyai banyak keluarga jadi orang pekir yang sudah hidupnya lemah keluarganya banyak tapi dia mempunyai sifat yang sah saham. Nah ini jadi kita kembali saja ya jadi orang yang masuk surga pertama kali kata Rasulullah besok sama adalah orang yang mati, jahil. yang kedua orang-orang yang pekerjaannya berat, hidupnya sengsara, tapi tidak pernah mengurangi ketaatannya kepada Allah. Kanto mbau nya menjadi tukang becak, ya becak itu berat, tapi kalau tengah-tengah dia mengayuh becaknya terdengar suara ada, dia singgah di masjid, sembahyang dulu setelah salat yang mengayuh becaknya lagi. Kalau pamannya kok jadi supir, kalau dengan arah dia salah Begitulah. Sebenarnya memang semua pekerjaan itu tidak ada pekerjaan yang hina. Kecuali pekerjaan yang memang bertentangan dengan hukum Allah. Apakah dia becak, apakah motor, pokoknya orang tani. Apakah menjadi buruh, apakah menjadi kuli, jadi kernet, saya kira tidak ada pekerjaan yang hina. Sepanjang itu adalah masyaallah. Ha bagaimanapun beratnya mendapat tetap melaksanaan ketakutan kepada yang ketiga adalah orang-orang yang fakir, miskin, keluarganya banyak tapi dia tetap sah, Dan tidak dapat diganggu oleh siapapun juga dia menerima bahwa itu adalah memang takdir Allah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, ini baris paroh daripada hadis ini. Kemudian selanjutnya, wa awwalu talatatin yadkhulunannara fa amirun musalliton, dhu tharwatin minal mali la yuqiz zakata wa faqirun fa hurun. Adapun tiga macam golongan manusia yang akan pertama kali masuk neraka adalah raja Penguasa Pejabat yang kejam Penguasa Pejabat yang kejam Tidak adil Kejam Yang kedua Orang-orang kaya Tapi tidak mau mengeluarkan Misalkan kaya tapi Medir Dan yang ketiga Adalah orang-orang Yang miskin dan Sombong itu tadi itu yang akan masuk neraka pertama. Jadi demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, si orang berbuat sombong itu bahayanya adalah bahaya di dunia dan juga bahaya besok di bahaya di dunia. Jelas dia akan jadi orang-orang yang terisolir hidupnya. Kalau orang hidupnya terisolir, maka jelas dia tidak akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Nah, di akhirat adalah itu seperti apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Inikanlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rebbanala tuzih bulubana baqa irhadaitana wa hablana billatulah rahmah innaja antal wahab rebana adi nabi dunia asana wa bilah alam asana.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 umat kita. Atasnya dan apa yang disampaikan oleh bermanfaat serta menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.